Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Jumat 1 Desember 2017 dibacakan Ardian Syah Penumpang Labuhan Haji sudah sepekan di Dinas PU Pidijaya, usulkan dana untuk tangani jembatan Jim Jim. Banjir Aceh Singkil lambat surut akibat saluran tidak berfungsi Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim berita malam ini juga bisa anda dengarkan di radio Loer 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe dan Radio Amanda 104 FM Takengon Ilna berita dan laporan selengkapnya dari Newroom Seram BfM Suluun ratusan penumpang KMP Labuuhan Haji sudah sepekan menginap di pelabuhan Ferry Singkil Aceh Singkil. Hal ini terjadi akibat cuaca buruk berupa ombak besar yang berkecamuk di jalur pelayaran kapal laut tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Edi Hartono, membenarkan sudah sepekan penumpang KMP Labuan Haji tidak bisa berlayar akibat gelombang tinggi. Kini penumpang bertahan di kompleks pelabuhan. Guna meringankan beban penumpang Pemkap Aceh Singkil melalui BPBD telah menyalurkan bantuan sembako. BPBD juga sudah membuka dapur umum di pelabuhan. Edi menyatakan belum ada kepastian kapan, kapan kapal bisa berlayar sebab masih menunggu cuaca membaik. Sudarlun Dinas Pekerjaan Umum Pidijaya berkomitmen menangani oprit jembatan Jim, Jim Kecamatan Bandar Baru yang rusak akibat digerus oleh air sungai Krung Jim Jim sejak, sejak minggu 26 November lalu. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pidijaya Rizal Fikar mengatakan untuk sementara ini, pihak dinas telah menangani secara darurat operit jembatan Jim, Jim kecamatan Bandar Baru. Penanganan dilakukan dengan cara penimbunan tanah dan pasir berbatu pada lubang sisi operit jembatan yang telah rusak akibat digerus arus deras sungai Krung Jim Jim. Untuk penanganan secara permanen, pihak dinas juga telah mengusulkan dana melalui APBK 2018 sebesar Rp750 juta. Anggaran sebesar itu berupa penanganan beberapa sisi tebing oprit jembatan guna menahan arus deras air sungai agar jembatan tidak rubuh. Sedalun banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara Aceh Singkil lambat surut lantaran saluran pembuangan air ke laut di dekat pemukiman penduduk yang tidak berfungsi maksimal. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir masih bertahan di pemukiman desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara. Kendati saluran telah dibersihkan namun air sulit surut karena saluran pembuangan air di kawasan itu yang tidak berfungsi maksimal. Sementara di desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, air terus bertahan sebab tinggi badan jalan di kawasan itu tidak diimbangi dengan penambahan saluran pembuangan Saluran hanya dibangun gorong-gorong sementara saluran pembuangan ke arah laut tidak digali. Namun secara umum banjir yang merendam wilayah Singkil berangsur-surut dibandingkan sebelumnya. Sudarlun Syahdin Amal Purba, 24 tahun warga Jalan Kalingka Medan Baru, Kota Medan, ditembak polisi setelah terlibat perampokan seorang sopir angkot. Dalam aksinya pelaku mengaku sebagai polisi yang sedang melakukan operasi pemberantasan narkoba. Syah Yedin ditangkap aparat Polsek Medan Baru saat berada di kampung kubur Medan Maimun Jumat ini hari. Polisi terpaksa menembak pria ini karena dalam proses penangkapan terjadi perlawanan dan niat melarikan diri. Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan Febrianto Aritonang, 24 tahun, seorang sopir angkot. Korban mengatakan pelaku mendatanginya sembari memperkenalkan diri sebagai anggota polisi. Selanjutnya pelaku membawa korban ke sebuah rumah kosong untuk digeledah atas tuduhan kepemilikan narkoba. Tersangka kemudian merampas ponsel, uang, dan angkot milik korban. Namun angkot itu sendiri belakangan ditemukan di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat tersangka ditangkap. Tersangka juga berniat menjual angkot korban. Namun sebelum niatnya terkabul, tersangka keburu ditangkap dan ditembak aparat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Kementerian Agama RI menghimbau calon jamaah umrah bersikap kritis agar tidak menjadi korban Biro Perjalanan Umrah Bodong. Pemerintah telah menyediakan website tentang daftar Biro Perjalanan Umrah yang mempunyai izin. Kabir Direktorat Umrah dan Haji Khusus Kemenak RIM Arif Hakim ketika membuka Umrah Fair 2017 di Medan mengatakan masih banyak masyarakat yang terjebak pada travel Umrah yang tidak sehat. Arif memberikan sedikit tips kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan Umrah. Ia menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan travel yang menggunakan dua maskapai. Sesuai regulasi, biru perjalanan diwajibkan hanya menggunakan satu maskapai meski transit di negara tertentu. Kemenak saat ini sedang menyusun regulasi baru terkait ibadah haji dan umrah sebagai antisipasi penipuan oleh Oknum Travel. Sudarilun, setelah menjalani pemeriksaan selama 20 jam terkait kasus, dugaan ujaran kebencian Ahmad Dani tidak ditahan. Musisi yang telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut telah resmi dipulangkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dhani mengatakan sangat bahagia karena tidak ditahan sehingga bisa menghadiri reuni alumni 212 di Monas pada 2 Desember 2017 esok. Dani mengatakan telah menyerahkan semua barang yang diminta oleh penyidik termasuk SIM card yang digunakan untuk mencuit kata-kata di Twitternya. Kuasa Hukum Ahmad Dhani Hendarsam Marantoko mengatakan kliennya diperiksa penyidik 20 jam dan disecar 27 pertanyaan oleh penyidik. Saat ini selama menunggu proses lanjutan dari kepolisian terkait pemeriksaan Dani, pihaknya akan tetap korporatif dengan penyidik. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono mengatakan, penyidik telah memulangkan tersangka Ahmad Dani dalam kasus ujaran kebencian. Menurutnya sejauh ini penyidik telah cukup memeriksa Ahmad Dani. Seularun pihak Bandara Sultan Syarif Kasim SSK2 Pekanbaru meringkus empat pria yang ketahuan membawa narkoba. Dari tangan mereka disita sabu-sabu seberat 5,7 kg. Kapolres Pekanbaru Kombes Susanto mengatakan para tersangka yang ditangkap adalah M. Rizal Adi Putra, 23 tahun, status mahasiswa Uni Sula, Semarang, M. Safar Saleh, 32 tahun, M. Arif Adrian, 26 tahun, dan Freddy Agnes, 24 tahun. Mereka semuanya berasal dari Sulawesi Tengah. Dari tangan tersangka disita sabu-sabu 5,7 kg. Barang bukti tersebut terbagi dalam delapan bungkusan yang dilakban. Selain narkoba jenis sabu, polisi juga turut mengamankan 5 KTP palsu yang dimiliki oleh para tersangka. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut akan mereka bawa ke Bandung, Jawa Barat. Di Kota Kembang, mereka akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang berinisial T yang kini masuk DPO Polisi.